Iya, nampaknya memang ini menjadi ujian kesabaran bagi kita semua yang sudah berada di dalam masjid karena belum ada juga ababah dari pihak panitia kita akan segera memulai acara pada pagi hari ini. Namun ada baiknya kita akan menyaksikan terlebih dahulu beberapa hal yang terkait dengan Universitas Islam Sultan Agung karena saya lihat di peserta pada pagi hari ini adalah. Mahasiswa baru sehingga mungkin banyak hal-hal yang selama menempuh pendidikan di Unisula ini belum diketahui walaupun mungkin kemarin sudah mengikuti taaruf dan sebagainya. Untuk itu dari tim multimedia kami persilahkan untuk menayangkan beberapa hal terkait dengan aplikasi-aplikasi yang sudah dipunyai oleh Universitas Islam Sultan Agung. Kami persilahkan. Ya, ini adalah Google Application for Education yang dimiliki oleh Unisula dan sudah diterapkan sejak tahun 2010. Kemudian kita juga punya aplikasi email Unisula. Jadi bagi mahasiswa baru mungkin nanti akan didaftarkan untuk masuk dalam aplikasi email Unisula. Jadi nanti. Email kalian adalah bukan Gmail tapi lebih ke Staff STD u n i s l a Kita dengarkan dan bekerja sama secara digital dan dapat diakses oleh berbagai perangkat digital. i n i s u l a Mail e r i s i aplikasi Gmail dengan kapasitas 25 GB per user, drive nah, untuk menyimpan a i e 5 GB per user. Selain i t a m e n g a n a k a n iCloud. สูงเล็กๆในการถ่ายทอดสดแชทเพื่อแลกเปลี่ยนข้อความฟอร์มเพื่อส่งข้อความพรีเ i นเตชันเพ a ่อการสนทน n สว่าง d i ื่อว a ดีโอแชทกับผู้คนจำน a นมาก a k t e r i s i aplikasi tersebut m a u b a i a n e l a j a r dan k j a d m s i a m a i l i h dalam membuat a e a atau titik, antar pengguna dan bekerja a a d a m n e d dokumen. Seluruh aplikasi tersebut b i s a d a k a n d dapat i n t e g r a s i k a n e sistem m a n j a t a depan program GAFE u n u s u l a dalam implementasinya dapat dimaksimalkan oleh dosen, karyawan dan mahasiswa. Tinggalkan personal email, beralihlah ke Unisula. Google Application for Education atau disingkat GAFE. adalah serangkaian aplikasi berkolaborasi antara mahasiswa, dosen dan staf di kampus. u n i s u l a menjadi kampus pertama di Jawa Tengah yang menjalin kerjasama dalam bentuk layanan email. Unisula yang memiliki visi untuk menguatkan budaya cyber mulai mengimplementasikan seluruh fitur Google Application for Education di lingkungan kampus Unisula sejak tahun 2012 yang dilakukan secara bertahap. Pengguna terbagi menjadi dua dalam Unisula m a e yakni mahasiswa dan dosen atau karyawan. Nomor Induk Mahasiswa dan Nomor Induk Dosen atau Karyawan digunakan sebagai kata kunci. Layanan Unisula Mail untuk memudahkan seluruh mahasiswa, staff dan dosen saling berkomunikasi dan bekerja sama secara digital dan dapat diakses oleh berbagai perangkat digital. Unisula Mail berisi aplikasi Gmail. dengan kapasitas 25 g b per user, drive untuk menyimpan file 5 g i b per user, calendar untuk mengatur jadwal, dokumen untuk membuat m a s k a h dokumen, spreadsheet untuk mengolah data, form untuk mengumpulkan data, presentation untuk presentasi. Hangout untuk video chat dengan banyak pengguna sekaligus dan masih banyak aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi tersebut membuat suasana belajar dan bekerja di u n i s u l a menjadi lebih produktif. Dalam membuat tugas seperti makalah atau skripsi, antar pengguna bisa bekerja sama dalam fasilitas dokumen. Seluruh aplikasi tersebut. tersedia secara gratis dan dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen akademik di kampus Unisula. Kemampuan bekerja sama dalam tim sudah terbukti menjadi kunci kesuksesan dalam karir maupun bisnis seseorang. Unisula Mail dapat membantu supaya b e kerja sama bisa dilakukan secara online untuk menghilangkan batasan lokasi dan waktu. Di masa depan, program Gape Unisula dalam implementasinya dapat dimaksimalkan oleh dosen, karyawan, dan mahasiswa. Tinggalkan personal i n i beralihlah ke Unisula m e i Ya, telah kita saksikan bersama penayangan untuk aplikasi GAFE atau Google Application for Education yang ada di Unisula dan salah satunya adalah penggunaan email corporate. Dalam hal ini diharapkan semua yang sudah masuk di Unisula nantinya akan mendaftarkan emailnya itu tidak lagi melalui akun Yahoo, kemudian akun Gmail, tapi semuanya diharapkan nantinya akunnya adalah menggunakan Unisula Mail dalam artian seperti saya Made at Unisula.ac.id kemudian untuk mahasiswa baru biasanya nanti akan diberi akun untuk mahasiswa namanya siapa kemudian .std at Unisula.ac.id karena sebagai student gitu ya sebagai mahasiswa nah ini kurang lebih gambaran mengenai bagaimana kemudian ketika nanti kalian sudah berada di lingkungan Unisula. Nah berbagai hal kemarin sudah kalian dapatkan ketika berada di Pekanta Aruf. Nah semuanya sudah diberikan mulai dari apa yang harus dilakukan, kemudian ada budaya akademik Islami dan sebagainya. Dan alhamdulillah di depan ini sudah hadir juga tamu undangan. Alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, eh bapak-bapak, ibu-ibu, ya juga ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan nantinya kita akan bisa melaksanakan acara sesuai dengan yang sudah disiapkan oleh panitia penyelenggara, yang akan diawali dengan pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Alquran, dilanjutkan dengan penayangan profil prestasi Unisula di tahun 2017. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Rektor Universitas Islam Sultan Agung. Kemudian yang kedua adalah sambutan Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Dan nantinya acara inti pada pagi hari ini yaitu peringatan 1 Muharram 1439 Hijriah bersama Gusmus. akan dipandu oleh moderator yang mungkin sudah tidak asing bagi masyarakat Jawa Tengah karena beliau berasal dari Semarang, tetapi juga sudah menjadi tokoh nasional yaitu Mas Pri GS. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa, kemudian penyerahan cindramata dan penutup. Demikian kurang lebih seluruh rangkaian acara yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir. Oleh karena itu bagi peserta yang masih berada di luar, terutama untuk mahasiswa mahasiswi baru yang masih berada di halaman Masjid Abu Bakar Assegaf, untuk bisa menyegerakan langkah, kemudian segera memasuki Masjid Abu Bakar Assegaf masih ada beberapa tempat yang bisa. tersedia untuk kalian diantaranya mungkin di tengah sini masih ada nih yang kosong jadi bisa mungkin agak maju ke depan yang di belakangnya juga disesuaikan untuk softnya atau barisannya sehingga nantinya mempermudah bagi teman-teman kalian yang datangnya mungkin agak belakangan karena kita tahu juga di minggu-minggu ini di kampus s u n i s u l a sudah mulai aktivitas perkuliahan berjalan dengan baik. Tapi karena untuk memperingati m u h a r a m 1439 Hijriah ini, ya untuk kuliahnya dipindahkan ke Masjid Abu Bakar As-Sagaf. Nah berbagai rangkaian acara sudah disiapkan. Salah satunya adalah di pagi hari ini mengambil tema seminar kebangsaan. Kemudian nantinya akan ada. Festival Seni dan Sains Islami, yaitu lomba untuk seni dan juga sains bagi adik-adik dari SMA yang tersebar di Jawa Tengah. Kemudian akan ada rapat senat terbuka sebagai puncak dari aktivitas peringatan m u h a r r a m 1439 Hijriah. Dan kita masih menantikan. kehadiran dari wakil gubernur provinsi Jawa Tengah yang nantinya akan mewakili gubernur provinsi Jawa Tengah beserta rombongan untuk segera memasuki masjid Abu Bakar a s s g a f di pagi hari ini. Ya, Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan pertanda dari pihak panitia penyelenggara bahwa beliau yang terhormat Kyai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau yang lebih dikenal dengan Gus Mus sudah hadir bersama kita di pagi hari ini. Maka kita akan segera memulai acara pada pagi hari ini. Mongo g kami persilahkan untuk berdiri semua terlebih dahulu sambil menata barisannya kita lihat kanan kiri kita sudah rapi apa belum ya silakan semuanya bisa berdiri iya sambil kita meluruskan kaki karena sejak tadi mungkin sudah menunggu Ya, kemudian kita sapa teman kanan kiri kita, barangkali ada yang belum kita kenal, sehingga kemudian hari ini bisa menambah silaturahmi kita. Ya, dan kita masih menantikan kehadiran dari rombongan yang akan hadir ke Masjid Abu Bakar As-Segaf ini. Di antaranya adalah Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah beserta rombongan memasuki tempat acara. My. segera memulai acara pada pagi hari ini untuk itu kami persilahkan duduk kembali dan dirapikan untuk barisannya t o s o f n y a Al al al al al al ok Allahu allah um uh a k b a م Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat k อ Ahmad Mustofa Bisri atau g u ส m u s s e l ว k u Narasumber dan juga m a ัส r i g เ s สลักวู้นโมเดเลอร์ตอนในตอนเ i ้าของวันนี้ยังเคามีเคอร์มัติเบบเนอร์ปิฟิซีจาวาตงาห์ยังในในโอกาสของว i นนี้ได้วัคย์ลี่หรือบับบะเฮรุสุจั selaku Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang kami hormati Walikota Kota Semarang yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Dokter Andes i s d i a n t o selaku Kepala Kesbangpol Kota Semarang yang kami hormati Rektor Universitas Islam Sultan Agung Bapak Haji Anis Malik Toha Lc M A p h g beserta Wakil Rektor และเจ้าบัตรสตรุ a ต i ัลในลิงค์ n งแหว r a ุนิ a ูละคุ a มสัญญาบับป a าอิบูเด็กันและจ a จารย์ญ่ l อ m ่างคา a ิฮอร์มติทามูอุนดางันบ่ r ยิกรีจากอั a ิมุลามะ a ริเวณปนด์ก์เพสันเตรนบริเวณออร์มาสและจ t a ดิ้งต p ้งสิ่งพมรินท์หะไม่ผู a น์ a วาสต์ะสัตต์พิหักเปิร์บังคัน u ย่างที่ได้ด i บ a ั้งม a เสบุกันสัตว์เป n ร์สัตว์ผู้จิ้งชูฟุร์ a าริลลาทิตาป a ญจัตตันด้วย l a h i Allah subhanahu wa ta'ala, Pelimpah cahaya kebaikan yang terindah, yang dengan namanya langit ditinggikan tanpa tiang dan bumi dihamparkan. Tiada kekuasaan yang melebihi kuasa ilahi yang telah meringankan hati dan langkah kita untuk hadir dalam rangkaian acara peringatan 1 Muharram 1439 Hijriah di hari ini Senin tanggal 12 Muharram 1439 Hijriah. atau bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 2017 bertempat di Masjid Abu Bakar Assegaf Unisula Semarang. s a l a w a t dan salam senantiasa kita sanjungkan bagi uswatun hasana h Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang karena keteladanan ahlak beliau seharusnya membuat kita bercermin. Tentunya sanjungan juga bagi keluarga beliau yang mulia dan sahabat-sahabat yang agung. semoga kita termasuk penganut risalah beliau yang paling setia hingga berhak untuk mendapat syafaat y a u m i l akhir Ibu Bapak hadirin yang dirahmati Allah mengawali acara pada pagi hari ini marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmala h dan agar keberkahan senantiasa ada dalam acara ini maka bersama-sama kita akan mendengarkan ข้าคำอิลล ahi ที่จะ l ูกอ่านโดยพ h a m m องมูฮ l l หมั h ฟาดลีรอห์มา a นักศึ a ษาคณะอิสล l มอ u d i ส u l a s ส m e s t e r 3 l อให wabarakatuh أَوَظَبِ ا ل ل ه ِ م ِ ن ا ل ش َّ ي ط ا ن ر و ا ج ي ن ب س م ِ ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م What <laughs> k e i a n telah kita dengarkan bersama pembacaan kalamilahi. Semoga kita yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh dapat memetik hikmah dari apa yang sudah dibacakan. Dan sebagai acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Rektor Universitas Islam Sultan Agung Unisula Semarang kepada Bapak Haji Anis Malik Toha, LC, MAPHD. d i p e r s i l a h k a n Allahu Akbar. InshaAllah. saran bapak ntausiahnya, r a p a k kiai Haji Mustafa Pisri atau yang akrab disebut dengan Gus Mus, yang juga kita hormati bapak wakil gubernur Jawa Tengah, bapak dr Andes Haji Heru Sujatmoko, yang kita hormati. Para Wakil r e k t o r 1, 2, d a n 3 i yang kita hormati dari unsur Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, yang kita hormati Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, dan segenap jajaran di Fakultas di lingkungan Unisula. yang juga saya banggakan dan saya cintai para mahasiswa baru dan juga yang lama yang sempat menghadiri acara seminar kebangsaan pada pagi hari ini dan juga. kepada para civitas akademika baik bapak ibu dosen yang berkenan juga menghadiri acara pada pagi hari ini para tamu undangan dari pimpinan pondok pesantren di lingkungan Jawa Tengah dan juga moderator kita insyaallah yang memandu acara Mas Pri GS ท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู s in, a ม a ่ a t e ู้ช s a t u นผู้ชมท่านผู้ u มท a านผ m ้ชมท่านผู a ช a ท a า a ผู้ a มท่านผ l ้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชม a ่าน n ู้ชม a ่านผู้ชมท่า k ผู้ช i ท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่า a ผู้ชมท่า a ผู้ชม a ่ a นผู้ชมท่าน n ู้ชมท่านผ yaitu menghadiri satu acara yang mana merupakan rangkaian dari acara acara g e b i a r Muharram 1438 Hijriyah Mudah mudah-mudahan kehadiran kita semua pada kesempatan hari ini mendapatkan rida dan พร r พ a จา a อัลลอ a ฺซ h บฮ a ฮ a นะห a วะตะอัลลอ a ฺอา h มนอ a ลลอฮฺมาอาเมนบับบัก a ล i นิปุสกัลยียนฮัดดิรัดฮัดดิรัดฮัดดิ a ินฮัดดิรั a ศัลย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ i ์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ p a ย a ย a ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ a ์ย Gusmus yang telah berkenan untuk menghadiri undangan kami dan juga kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah beserta jajarannya selamat datang di Universitas Islam Sultan Agung. และ belum lama ini Bapak Wagub juga sudah b e r k e n a n menghadiri undangan บ a บ a บ a บบบบ a n w a บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ i บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ l บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ antara insan kampus dan juga pemerintah Jawa Tengah, Amin, Allahumma Amin. Bapak dan Ibu hadirin hadir sekalian, perlu kami sampaikan Pak w a g u b bahwa tradisi di Unisula adalah bahwa setiap bulan Muharram itu kita peringati sebagai uh, bulan istimewa sebagai pengganti dari peringatan-peringatan kalau di perguruan tinggi yang lain dinamakan Dies Natalis. Jadi karena Unisula ini dilahirkan menjelang m u h a r r a m yaitu tepatnya pada, pada tanggal 16 d u a l h i j a h maka kemudian untuk memperingati setiap tahunnya itu kita peringati pada bulan Muharram. Karena itu pada bulan Muharram ini kita selenggarakan program-program dalam rangka e, memerayakan atau perayaan e, milad dari Universitas Islam Sultan Agung. Dan ini kalau kita hitung secara Hijriyah milad kita sudah 57. sudah 57 tahun. Oleh karena itu kami mohon doa restu dari Kororausdoyo. Mudah-mudahan Unisula di dalam memberikan pelayanan pendidikan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai Islam ini, mudah-mudahan semakin ประสบความสำเร็จและเพิ itu, ini, ่มขึ้นได้ a ากขึ umm ้น a ah. ด้ i ับการยอม t u um บจ n กประชาชนด้า a น a ้ด้วยควา a หวัง a ่ a จะได้รับการยอมรับจากป i ะ e าช i ด้าน i ี้ด a วยความหวังว่าจะได้รับการยอมรับจาก i ระช u ชนด้านนี้ด้วยค n g ม n วังว่าจะได้รับกา a ยอมรับจากป m a amin. พ a อและแม่ผู้มาร่วมง a นด้วยท a กท่ n นด้วยควา a ยิ k ดีที่ได้ a ับเชิญมาสู่งานนี้ขอให้ a ุ i n g านมีความสุขกับการมางานนี้ขอให้ทุ a ท่านมี a วามสุข k a บการ s าง a l นี้ขอให้ทุ k ท่านมีความสุขกับการมางานนี้ m อให้ a ุ a ท่านมีความ e ุขกั a การมางานนีอให้ทุคุ้ีออนคุ Insyaallah masing-masing akan kita uh, berikan apresiasi nantinya. Pada kesempatan ini di dalam memulai kebiah uh, Muharram 1 438 Hijriah ini kita mulai dengan uh, program pada pagi hari ini pada hari ini yaitu seminar kebangsaan. yang secara khusus kita menghadirkan budaya nasional dan juga tokoh eh, nasional dari salah satu organisasi Islam terbesar di eh, Indonesia yaitu k y i Haji Mustafa Bisri dan secara khusus juga kita menghadirkan Mas Pri G S ini bukan uh, orang yang asing di tengah-tengah kita dan saya rasa uh, tidak perlu kita kenalkan karena sudah cukup terkenal maka kalau kita perkenalkan nanti itu menjadi tahsilul hasil acara. Peringatan m u h a r r a m 1438 Hijriah ini kita fokuskan secara uh, utamanya adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat keilmuan pada khususnya dan juga pada persoalan-persoalan kebangsaan. Maka pada kesempatan uh, pekan Takaruf mahasiswa baru selama di uh, bulan September kemarin, mulai awal September para mahasiswa baru sudah kita suguhi dengan berbagai sambutan-sambutan uh, maupun uh, apa namanya pencerahan pencerahan dari para tokoh-tokoh baik di level regional yaitu di provinsi maupun pada level nasional maka pada kesempatan ini insya Allah kita akan kuatkan kembali eh, visi dan misi kebangsaan kita dengan kita menghadirkan ตัวละ n a s i o n a l budaya n a s i o n a l y a i า u k y a น h a j ย m u s t a f มุ i s อ i ะบิสรีเราจัดขึ้นในโอกาสครั้งนี้ขอให้ท่านท n ่มาสักการะท u า t ที่มาสักการะ i ่านที่ a า e ักการะ n ่า a ที a k า a ักการะ a ่านที่มาสักการะท่ a นที i มาสักกา i s ท่านที่มาส a กการะท่านที่ a า m o e r i u m insya Allah pada akhir bulan ini baru siap untuk ditempati. Maka kita ingin memanfaatkan, ya, kalau dalam bahasa Jawanya ya Sijiga Welo Rogawi, masjid adalah merupakan tempat yang paling mulia dan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid ini memiliki peran yang luar biasa maka pada kesempatan-kesempatan yang sangat penting di Uni Sula ini eh, kita selenggarakan di masjid mudah-mudahan eh, program-program yang kita selenggarakan ini mendapatkan rida h dan mencapai sasaran maupun targetnya amin, Allahumma amin Perlu kami sampaikan kepada uh, Bapak w a g u b dan juga kepada uh, Gusmus dan para tamu kita bahwa sebagian besar uh, audiensi kita ini adalah mahasiswa mahasiswa baru uh, periode 2017-2013. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan. dan khususnya kepada Gusmus kepada Mas Pri dan juga Bapak Wagub dan beserta jajarannya yang telah berkenan e, menghadiri undangan kami mudah-mudahan waktu yang kita l e w a t k a n dan kita gunakan pada kesempatan ini merupakan salah satu waktu-waktu yang akan membawa makna yang terbaik di dalam ชีวิต kita อามินอ um ah ัลลอฮฺม a อามินด i งนั้นจาก kami ถ้าในในงานนี้มีข้อบกพร่องและข้อผ a ดพล p a k dan ibu hadirin h a d สุดอีกครั้งที่ท่านและท่านผู้ a าร่วมงานท a กท่านเราขอ a อบคุ a และขอขอบคุณ a ระเจ้าดังนั้น r ากผมส่วนตัว a ากมีข้อบกพร่องเพิ่มเติมขออภ a ย akhirul kalam i ل س ل ا م ع ل a ك م n ر ح م ة الله a ب ر ك ا a ขอบคุณคำสัมปท r นต่อไปน i ้คือคำสัมปท a นของผู้ว่าการจังหว a ดมหา i ครซึ่งในโ l กาสนี้ได้รับกา r เป็นตัว i ทนจากผู้ว่าการจังหวัดมหานครคือคุณนายสุริยาศรีสุว k a n ท a า b เซบ i บิสมิลลาฮิ a р а х м а н и р assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh บิสมิลลาห l อัลฮัมดุลิลลาฮ์ฟาซุคุริลลา a ์ a ักโอล่ a วะลัก a ุอาตัยล b บิล a า a ี อันเจเ g งันอีพุนอัลมุคารอ a ปะปะ i ี่ฮัจญ์มุสตอฟะบิสรีอิงกังอุกิอัสริงที่พูนอาตุริอัสมานีพุนกุสมุส a ัสมอ b ัครับเบลีย์อย่างซาบิเกนี้แสด k ถึงเ e กาลิทาริอานิสม์นี้เบลีย n o n s e w u beliau ini kiai ulama sekaligus budayawan yang saya rasa sudah tidak asing bagi kita sekalian. Suka yang saya hormati dari Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang hadir pada kesempatan ini, tentu saja Bapak Rektor, para wakil rektor. Para dekan yang hadir, para dosen, seluruh civitas akademika Unisula, khususnya para mahasiswa yang saya cintai, yang kita banggakan, Mas Pri JS ini, yang Insya Allah selalu menjadikan sebuah pertemuan menjadi asik. Para undangan yang mewakili Wali Kota Semarang, juga rekan-rekan dari Pemprov ini, ada kepala Badan Kesbangpol dan kepala Biro Kesra. Hadirin sekalian, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, Amin. Izinkan saya mewakili Bapak Gubernur, sekaligus permohonan maaf dari beliau. saat ini Sangaturi p i r s o Kiai Nunsewu, beliau sedang keliling-keliling ke daerah dan hari ini berada di Kabupaten Banyumas. Kalau saya tu ngitung, beliau itu hampir 80 kurang lebih ada di wilayah, baru yang 20 di kantor. Kami Jogokawang dan hari ini sungguh kami bersyukur, berbahagia. จุดต ah uh ah ุ้มมาเป i นตั e แ i นเขาจ i งสามารถปรึกษาตัคุดพระเ ktor ด้วยกับทุกทุกท a ่ด้วยกับ dengan p a ่ด้วยกับทุกทุกที่ด้วย a ับทุกทุ a ที่ด้วยกับท a กทุกที่ด้วยกับทุกท n กที่ด้วยกับท b กทุกที่ด้วยกับ a ุกทุกที่ด n วยกั a ทุ a ทุก m ี่ด a วยกับทุกทุกที่ด้วยกับทุกทุกที่ด้วยกับทุกทุกที่ด้ n ยกับท Tapi yang pertama kami ingin mohon arahanlah nanti ya untuk kami ya untuk halayak baik yang ada di masjid ini maupun yang di luar masjid ini. Yang pertama dua hari yang lalu bahkan hari kemarin kita telah memperingati hari kesaktian Pancasila dan akhir-akhir ini Pancasila sering diangkat kembali dalam berbagai kesempatan dibicarakan bahkan mungkin juga didiskusikan atau malah mungkin juga d i p e r d e b a t k a n setelah beberapa waktu yang lalu hampir-hampir tidak pernah diungkapkan nah ini nanti saya mohon pencerahan lah dari p a k k y a ini karena beliau ini udah lah poknya o k segalanya oke Kalau babagan agama pasti, tapi di luar itu juga meski lah. Nun s e w u k saya Nun s e w u juga sering, hampir selalu kalau ada tulisan di koran, di mana saya baca pastilah ungkapan-ungkapan p e n g a n t i a n beliau, pemikiran-pemikiran beliau, pandangan-pandangan beliau. Bagi para mahasiswa, saya kira ini referensi yang sangat bagus. Berbicara tentang Pancasila. Tentunya tidak tahu ini yang muda-muda, yang sudah tua seperti kami di zaman orde baru itu ada p e m p a t pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila kalau tidak salah seperti itu. Ketika reformasi menjadi pro kontra sampai akhirnya itu mudahnya k e m u d i a n dihilangkan lah ya. Maksudnya barangkali baik supaya tidak ada penafsiran yang doktriner kalau di luar itu. dianggap salah atau mungkin bagaimana ini apakah dengan demikian sekarang orang boleh saja memberikan tafsir tafsir sendiri ini kemudian saya baca baca juga para pendiri negara yang di dalamnya termasuk o r a kiai orang ulama juga sangat ikut berperan di dalam mendirikan negara ini termasuk ketika Menetapkan Undang-Undang Dasar yang di pembukaannya di h a l a m a keempat mencantumkan rumusan Pancasila yang konon juga disebut sebagai Konseus s Nasional yang sebelumnya ada Piagam Jakarta dengan rumusan sila pertama yang berbeda yang sebelumnya lagi ada pidato Bung Karno 1 Juni 1945 yang kalau tidak salah secara singkat Saya baca, beliau mengatakan kalau repot dengan lima sila ini b a h a s a n y a mungkin bahasa saya ya trisila lah. Kalau repot lagi dengan trisila mungkin dengan ekasila. Ekasila itu k o n o n dimaknai gotong royong. lah. Apakah gotong royong ini juga bisa merepresentasikan lima sila ini? lah. Tapi ada juga yang m e n g a t a k n iya. อาจ n ะมีคนที a a. So ่บอกว่าไม่ได้และอื่นๆผมคิดว่าตอนนี้คนมีอิสระใน e ารแ b ดงค e ามคิดเห a นแต่สิ่งที่ส่ว a ใหญ่ a ห็นก็คือในคำ g ล่าวที่เราได้ยิน g a นนั้นมีองค u n s u r อบของคำสอนของศาสนาที a บอ d ว a าเร u ต้อ n ยอมร i บว่ a n ีพ a ะเจ้าอ a s ่เบื้องห a ังดังนั้นเราต้องยอมรับว่า e ีพร a เจ้าอยู่เบื้อง a k u a s a kemanusiaan dan seterusnya barangkali seperti itu. bahkan gotong royong katanya diperlukan juga di zaman sekarang ketika kita melaksanakan pancasila bukan sekedar menghafal sila silanya malah katanya kita kalau suka berpakaian batik setiap waktu bahkan unsewu ngagem sarung dan ngagem p o p l o k itu juga bagian dari gotong royong maknanya konon mengapa itu gotong royong karena itu semua dibuat oleh warga kita sendiri d a k ada impor sarung dari Amerika, mas Prini, ndak ada impor songkok, koplo atau p e c i ndak ada impor pakaian batik, semua dibuat oleh bangsa kita sendiri. Nah itu mungkin gotong royong menuju ke kemandirian barangkali n u s e w u Tapi juga konon taat membayar pajak itu juga gotong royong. disinyalir ini bahasanya disinyalir konon kalau yang kaya-kaya mau membayar pajak taat sesuai dengan aturannya maka sebenarnya menurut bank dunia kita tidak perlu memperbanyak utang karena bisa dibiayai pembangunan kita pendidikan kita dari pajak dan sebagainya itu yang pertama yang kedua dua sajalah ini yang kedua nunsu นี kalau RI, ่ค nah, ุ e s ah, nah ู i อ่า i คิดถ้าใช้คำว่า NKRI ราคาติดก็ม n a จะถูกยกย่องที n ไห a ๆในวงการทหารหร a อแม้แต a ใน e ง e ารเคล o ่อนไหวของ i ย e วชนก a ตามแล a วผมก l i ูกกร a ต s ้นให้อ่านถ้า a ม่ผิ a พลาด a มเ a ย a ่านมาว่า a ุ a ติมางบประมาณพื้นฐานจากตุลุล l มาห์ a ็ a l t a p i แต่ a u t i d ่ k k e l i า u apa dialinea kedua, apa jadinya ketiga itu ada kalimat yang kurang lebih di sana bunyinya negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan seterusnya ya i t u r u m u s a n pancasila adalah bentuk negara yang final nah ini n u n s e w ini saya kira kami ingin memperoleh pencerahan yang Tadi saya harapkan dibuka bukan hanya untuk kami tapi juga untuk mahasiswa, untuk halayak. Kalau y a i y a n g ngediko, saya yakin semua orang percaya. y a nah, itu j a u Makaten, ingang sakit kalau m a t u r pindah malih, matul w u n y a y a e r s a paring p a n g g a n t i k a n m a n g k e Pak Rektor terima kasih, kami berkesempatan untuk hadir di sini, saya ikut mendoakan. p e r เ u r u a n ั i ง g g ่ ini semakin m a ต u saya m e l i h a t di samping tentang keilmuan juga tentang kebangsaan saya kira di diakrabi di, di perguruanting ส so er ู i ขั้นสูงขั a นสูงขั้น i ูงขั้นสูงขั้ a สูงขั้นส n งขั้นสูงขั้นสูงขั้นสู n ขั้นสูงขั้นสูงขั้นสูงขั e นสูงขั้นสูงขั a นสูงขั้น a ูงขั้นสู u ขั้น u ูงขั้นสูงขั้นสูงขั Ya mungkin bisa beda pendapat, tapi saya pikir itu ya ahlakul karimah lah. Barangkali nunsewu. Nah, Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberkahi meridoi Unisula akan semakin maju. Unisula, s a k a t a n pada para mahasiswa, anda beruntung bisa ikut mengenyam pendidikan tinggi karena dari antara warga kita yang pendidikannya Bagus, itu masih baru sebagian kecil. Kalau di ruangan ini semua sudah maju lah. Apalagi yang mudah-mudah ini minimal nanti lulus S1 masih bisa lanjut. Tapi ternyata rata-rata pendidikan masyarakat kita baru sekitar 7-8% sampai Tenaga kerja kita itu data statistik menunjukkan kurang lebih 60% m masih lulusan SD atau sederajat ini. Jadi pantas lah kalau kita daya saingnya memang masih harus ditingkatkan di sana sini makaten kurang lebihnya mohon maaf monggo mari kita ikuti bersama sama p e n g a n t i k a n bapak Kiai j Mustafa Bisri Gusmos yang sudah kita tunggu tunggu dari pagi b i l i h topik kali saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Heru Sujatmoko yang telah berkenan menyampaikan sambutan mewakili Gubernur Provinsi Jawa Tengah pada pagi hari ini dan alhamdulillah sampailah kita pada acara inti pagi hari ini karena pagi hari ini menjadi pagi yang istimewa dan membanggakan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang karena telah hadir bersama kita beliau yang terhormat. k a h a j i Ahmad m u s t a f a Bisri atau lebih dikenal dengan Gus Mus dan pada kesempatan kali ini juga hadir Mas Pri GS yang kita kenal sebagai tokoh penggoda dengan kata-kata gitu ya melalui kata-kata beliau dan menjadi juga tokoh nasional dan beliau akan memandu jalannya diskusi pada Pagi hingga siang hari ini, untuk itu tanpa berpanjang kata, kami serahkan sepenuhnya acara ini selanjutnya kepada Mas Pri GS. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alla um a l h a m d u l i l l a h i r a b b i l a l a m i n wabiinastainu a l l a u m u r i t u n yawatinni p e s u l a t u w a s s a l a m u ala rasulillah l a h a u l a w a l a q u a t a i l l a b i l l a i l a l i a d i m Sebelum saya menyapa sesepuh-sesepuh dan g u ส u แ u ะครูค a ู a อง a ราผมจะท a กทายท่านน้องน้อง Ya ผม a ้ายที e สุด a ด้ถ r มคุณผู้ชมว่า t ุณผู้ชมจะให้ผมได้รับการตอบรับหรือไม่คุณผ a ้ชมจะให้ผมได้รับการตอบรับหรือไ ya <Yeah. S 1> Sebetulnya ora tegel aku ke poleng masjid itu, karena ini kesalahan unisula, sing durung duwe auditorium sebesar ini, jadi tepuk tangan ini adalah doa saya untuk kalian. Doa n i Wong susahwi m a n d i r r r a Abah. saya mohon izin Pak Wagub mohon izin Pak Rektor dari tiga tokoh ini ya tiga tokoh ini ini beliau-beliau inilah yang sanggup mendatangkan saya sebagai moderator saya sudah lama tidak mengambil posisi moderator soalnya tak hitung-hitung honornya selalu kalah gede kalau pembicara, itu menyakitkan hati. Tetapi lihat kita melihat b e l i a u b e l i itu melihat o a s i s peneduh, melihat wajah Gus Mus itu kayak rembulan. Ya, ne aku ibu-ibu n a k s i r Pak Rektor, Pak Rektor ini memang orang terlalu ganteng, tapi kesolehannya memancar. Ya, keploi-keploi. <tuh> <tuh> ini permintaan politis a n Pak Heru, Pak Heru tadi rawoh. Harus naik tangga ke ruang rektor itu. Terlalu tinggi ruangan rektor itu untuk piaiskos seperti Pak Eru. Itu kekejaman arsitektural. s e s o k k u dulu Hende. Diperintah Sekoki a i k o s <tuh>. Tapi beliau itu dengan enak, eklas. itu kepemimpinan. Gusmus j takon m e n e Gusmus belum lama ini rawuh n n g o m a h k u Guru ngerawui ngomahku. Aku sak keluargaku edan kabe. Kerawan Gusmus i Bujuku stres. Duas teri copot. ว antimu kena jadi mendadak soleh kosmos rawah oh itu dan tidak bertelepon sengaja, karena naik di telepon aku mesti orah siap beliau memaksa siang-siang layai wong turu itu j a n y sengaja dan beliau membawa oleh-oleh dengan g e n d o n g a n n y a sendiri, ada menantu di sana, ada banyak staff di sana, beliau membawanya sendiri sampai saya keluar dan menerimanya langsung, itu kepemimpinan, kue a y a k jenis yang digendong, g u r u n g isinya yang digendong, kue madu asli banget, madunya sak, dream monyet. วิ่งล๊อปส่งได้พล t ตต a สก๊อตเป็น t a ่ทาวน์นู่ a เลย i ี่คือข่าววัดดูอันโอ้โหอาร์กิวเมนท์าซีกุสมุสราวุห์ท่านกี้ยาต์ว ลูอ๋อพออ t i m e w a นี i ทสต s o a l n a d i ดิกูตายเนี่ยทิพซ์โน่นโ i ่ i n ันนี่กินนิลี่คารองเอ๊ะจันนี k ย่าน e ่ก i รู้จักเนี่ยจันนันสวัสดิ์กุสม i ะขี่ที่พูดกับเค้กอรมากพูดคุ i เ g ื่ soal kebudayaan, aku ngerti, gitu. Gus Mas i s pasti e r s i rupane wong l a h i r Diskusi udah penting, g u rasa kakeknya n g k e m a n g a n Ya, guru. Wes, hmm. saiki kita bertakdim, ya, kepada beliau. Us rungokno p a n g e n t i k a n bener ora bener rungokno. k ือเวัตรเ s, ah s, s i. I a m p a nurasah merungokai g n d e l a n bati egus musway tapi minimal dijajake kita d a u l a t guru kita haji mustafa bisri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin w al a s s ا l a t u wassalamu ala a s so y a ر س ل a ن سيدنا و م و ل ا ن a محمد و ع ل y آله n ص ح ب a أ ج م ع ي n a م ا ب ع m ท a ่นับ a ื a a ละที i เคา h พท่ i ajma'in amma ba'd Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Wakil น u b e r n u r Dan s e ใ e n a p นี้ท่านผู้ว่าราชการ อย่างที่ผมให้ผ a ให้ผมให้ผม a ห้ผมให้ o มให้ผมให้ผมให้ผ r ให้ผมให้ a d e ห้ผ d ให้ผม n ห้ผ s i v ้ผมให้ผมให i ผมให้ผม i ห้ผมให้ผมให้ผมให้ผมให้ผม i ห้ผมใ i s ผมใ a ้ผมให้ผมให i ผม a ห i ผมให s a มให้ a มให้ผมใ a ้ผม Orang yang paling terus terang di dunia. Pertama-tama, perkenankan saya memanjatkan puji syukur k e h a d i r a t Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memperkenankan saya pada pagi ini, hari ini, soan di kawasan pendidikan yang luar biasa ini. Untuk bersama-sama memperingati tahun baru Muharram. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada hari ini mendapat ridho dari Allah Taala manfaat dan barokah i t i w a d u n i a w a l akhirah. Kemudian saya sampaikan selamat tahun baru 1439. 1439. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita menjadi manusia yang baru, yang lebih d i r i d o i oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya dapat undangan dari Unisula ini, a t a bingung, karena suratnya dengan iklannya itu lain, suratnya sama iklannya lain. ผมเห t นว่าการที่มีการ p i d a ุมแบ n นี้ม i น n ป็น i ารประชุ a ที่มีการพูดคุ e อย t างเป็นธ k รมชาติไม่ใช่การประชุมแบบที่ม i การ a ูดคุยแบบท s a t u การตั้งประเด็น budayawan di Indonesia yang manggil saya Om, jadi tidak manggil Gus, tidak manggil Kyai, tapi Om. Uh, Biasa saja ABK saja moderatornya. <sukur> saya akan bicara agak serius karena bertemu dengan anda sekalian generasi. อย่างที่ m ะจะจะจะจะจะจะ i ะจะจะจะ a ะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจ a จะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจะจ e จะจะจะจะจะจะจะจะ m ะจะจะจะจะจะจะจะจะจ a l a m rangka mengarungi tahun baru dan tahun baru-tahun baru yang akan datang seperti kita ketahui dan selalu d i g e m b o r g e m b o r k a n bahwa Indonesia ini mayoritas umat Islam maka menurut logika sederhana saya karena umat Islam itu mayoritas di negeri ini .apabila Indonesia ini maju, adil makmur yang diridhai Allah seperti dijaditakan, makaumat Islamlah yang pertama kali harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. tapi sebaliknya apabila Indonesia ini terpuruk, makaumat Islamlah yang paling bertanggung jawab. อันน er um ี้โลหิตศาสตร์ง่ายๆนะครับเพราะฉ i นั้นนั่นแหละที่เราต้องพึ่งพาพระองค์พระองค์เป็นผู้ a ่วยเห a ือเ e า i ุกข์ทรมานทุกข์ทร k านทุกข์ทร k านทุกข์ทรมานทุก i ์ท n มาน k ุกข์ทรมานทุกข์ทรมา a ทุกข์ทรม i นท t กข์ทรมานทุกข์ทรมา Kita itu sedang sibuk apa? Apakah kesibukan kita selama ini untuk kepentingan kita sendiri, untuk kepentingan keluarga kita, untuk kepentingan masyarakat kita, atau tidak untuk siapa-siapa? Maka mumpung tahun baru, mari kita lihat. Misalnya konsep kita tentang Tuhan, Tuhan itu apa sih? Selama ini Tuhan itu kita anggap sebagai apa? Sekarang ada yang mempertentangkan antara Tuhan dengan p e n g e r a n p e n g e r a n baik Gusti Allah, lalu kita sendiri. ม e m a n d a n g Gusti Allah itu s e t i a p kali kita mengatakan Allahu akbar bukan hanya di ibadah m a h d บัตต์ะมหดุษะจัตแต่ปิจุศรูดิจัลันจัลันทร a ยัติรียัลล a ล a ุ a ัลกั a d ์อะปาหยังเดาดีบินักกิตาะเที่ยบค๊ a ลี a ิต a ะมั่งอัต a n ร a n ล a n ลุอัลกับ a ์ a a p a มจั่งหันย์จั่ t หันย์ที่ดั่ดเด Apa maknanya ucapanmu Allahu Akbar Selalu mendapat jawaban Allah Maha Besar Kira-kira besar mana dengan Mahasiswa p o d o p o d o mahanin Kemudian tentang agama Apa konsep kita tentang agama itu Apakah dia tujuan hidup Atau dia wasilah dia kendaraan ataukah sesuatu yang akan kita capai lalu tentang Islam apakah Islam itu apakah Islam itu syariat apa hakekat apa apa lalu tentang Indonesia Indonesia itu apa นี ini perlu kita kasih karena mungkin ่ n ป็ n เรื่อง a ี่เ saya ini orang Uni s u ก a h p a s m e n j a d i orang Indonesia Apakah saya sudah pas menjadi orang Islam? bahkan apakah kita sudah pas menjadi manusia? Mari kita kasih bersama-sama diri kita sendiri demi kepentingan kita sendiri. Kita selalu mengatakan orang-orang Islam, bahkan bukan hanya kita, t o k universitasnya pun Islam. Universitas Islam Sultan Agung. Universitas Kok Islam itu? s a h a d a t u d a k i kapan? <SILENCIO> Di Indonesia ini agak aneh istilah-istilah itu, karena mungkin karena waktu itu belum lahir yang namanya cak lontong ya. Jadi begini nih. เบล่งเอาคิ d นี่เซลได้ก็ g ะจะแกล้งแบบนี้เซลจะต้องคิดทุกอย่างท a ่นี่ s กอเลนี้สกอเลนอิสลามมหาวิทยาลัยนี้มหาวิทยาลัยอิสล n มชุดนี i ชุดอ s สลามร a านนี้ร้านอิสลามวันนี้เมื a อวา i นี้ผมนอนที่โรงแรมอิสลามและส a ลล a l า g ์อีก saya lihat w a h wabeh do ngangguk baju koko gemahnya apa itu Islam itu makanya saya bikin puisi Islam karena dulu ada pelombaan bikin puisi Islam terus saya ikut saya kasih judul puisi Islam nggak dinilai sama jurijurinya. karena j u r i d j u r i n y a tersinggung saya bilang semuanya Islam, Universitas Islam m e m b e r Islam Onsra Islam, segala macam Islam organisasi Islam yang dibawah sendiri saya katakan ya Tuhan Islam kah aku jadi semuanya Islam tapi akunya sendiri n g gak jelas Islam atau tidak Dan kita selalu mengatakan kita itu tidak cukup Islam, kita m u k m i n Manusia itu ada dua, ada Muslim, ada kafir. Kafir ada dua, kafir yang tidak percaya Tuhan, a k sama sekali. k o k dibilangnya apa saja? นี่ก็ไม่อยากเ n g าใจอ a นตรายท่ามก a n t คนที่ดื่มละทุ่มละหยิบมิ่งอย่างที่สองศ n ัทธ i พระเจ้าแ a ่บ l ช i ค n a m ่นช a ่ u เขาโมเส u ดิ a าเฟ a ์ก็ u ีสอ a คนอิสลามก็ a ีสองอ l a m ามสองที่หนึ i งอิสลามเจาะเป o นจ a ล a n ม a m ่มลึกชื่อเขาโมเอมินที่สองค Jadi kita tidak bisa mengatakan orang munafik p r g i itu munafik tidak bisa. Kalau dalam koridor Islam agama, kenapa? Karena definisinya munafik itu orang yang percaya di luar tapi di dalam tidak. Sementara kita hanya bisa melihat yang di luar dan tidak bisa melihat yang di dalam. Karena itu. Orang yang mengatakan seseorang itu munafik itu orang yang terlalu angkuh atau terlalu bodoh. Tidak ada orang yang tahu dalamnya orang. Kalau ciri-cirinya diberitahu oleh, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita j e m b r e n g j e m b r e n g konsep kita tentang Islam ini tentang mukmin ini. nanti akan menjadi b a n y a k sekali yang harus kita tinjau ulang seperti misalnya pendidikan selama ini kita melihat pendidikan itu apa apakah taklim sekedar pembelian informasi ataukah tabiat ini perlu kita kasih ulang kembali masa kita melihat ada orang Islam dengan orang tidak Islam kodo kalau sedang di m a s j i d begini beda kelihatan sekali Boy ini Islam k a b tapi coba di jalanan sana ini yang santri mana yang tidak mana nggak jelas kita ma gitu Ada sekarang kecenderungan mengkhususkan kayak kakaknya ini kecenderungan modernisasi. Modernisasi itu kecenderungannya adalah spesialisasi. Dulu dokter itu sakit apa saja, sakit udunan, sakit gigi, ngeriang. orang mau melahirkan dokternya satu t o k yang sekarang disebut d i w a d a n i dokter umum itu dokter umum lalu dunia menjadi modern sekarang ada khusus dokter gigi ada sendiri dokter kandungan ada sendiri dokter kulit dan kelamin ada sendiri THT ada sendiri sekarang ini karena semakin modern sekarang ini sudah ada lebih khusus latihan THT itu ada THT anak-anak. Jadi kalau bapaknya eh, kalau anaknya eh, p o d o p o d o k o k i n itu dokternya dua. Ini tolong anak saya juga. Oh g a k bisa pak, itu dokternya ada sendiri. Lu itu kayak kayak orang umat Islam ini mau meniru kecenderungan itu. Sekarang ini a d a orang yang spesialis jadak. t เวสาจัดเวสุดา Islam spesialisasinya ada yang posodok ok, itu ada. saya punya kawan y a n posodok ok. salat ad, enggak pos ok. ada yang kaji umrah setiap tahun tapi korupsinya 2D itu nah, kasus umrah dan haji ada birunya sendiri itu Ini saya khawatir nanti lama-lama ada spesialisasi tahasus wudu itu urusannya yang tahasus belum kalau kita bicara umat islam itu selalu apakah dia santri, a p a a akademisi kiai, ustaz, segala macam kalau ngomong tentang islam dia mengatakan pedoman um ku adalah Al-Quranul Karim Selalu p e d o m a n k u adalah Al-Quranul Karim Mari sekarang kita tinjau Apakah kelakuannya Umat Islam itu sudah sesuai Dengan p e d o m a n n y a Dan itu mudah Qurannya ada kok Betulkah Quran Saya ter teriak-teriak Tapi karena suara saya itu Kecil n g d a k kedengaran. Saya sudah terlihat ke MUI, ke NU, NO, ke Muhammadiyah, ke akademis. Akademis. Saya minta, w o n g sekarang ini, namanya survei itu luar biasa hebatnya. p i l k a d a pilpres belum selesai itu survei sudah bisa mengetahui yang menang siapa. Itu kan luar biasa itu. teknik dan sistemnya ini sekarang tolong disurve lah umat islam yang katanya mayoritas di indonesia ini berapa persen yang baca quran dari sekian banyak yang baca quran itu serap berapa persen yang mengerti maknanya quran Dari sekian yang mengerti maknanya Quran itu berapa persen yang mengamalkan Quran? Saya dulu saya nunutkan ke BPS bikin sensus itu katanya sudah telat, c o b a nanti yang akan datang apakah dimasukkan itu? Menurut keyakinan saya kalau diadakan penelitian seperti itu hasilnya akan bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah. seluruh masalah di Indonesia ini. Kenapa? Karena Indonesia di mayoritas umat Islam. Kita lihat nanti setelah hasilnya begini. Oh, yang baca Quran cuma segini. Oh, yang ngerti maknanya Quran cuma segini. Oh, yang ngamalkan Quran tidak ada. Ini nanti bisa. Ini hasilnya dikirim ke kementerian-kementerian ini, pendidikan terutama. Ini, ini dia. Ini maka pedumannya sendiri sampai ada kiai yang b a s o s a j a w a n i k a k u a t i n i h a k u a t i n n y a itu apa bahasa Indonesia? k a k u a t i n i h Bahasa Indonesia apa? k a k u hatinya. a k u hatinya sam sampai ketika ceramah itu bilang. แอบแฝงก็ล่ะเวลาวันนี้มีคนมาถามว nggak usah dibaca syukur kalau dibaca Dibaca saja, ngerti n d a k ngerti baca saja, s u k u l kalau dicari maknanya. Saya akan bacakan eh, ayat di Quran itu ada ayat-ayat khusus tentang komunis, apa namanya? Eh, t e ุ ok orang ่มของคนมุ่งมั่นมีอยู่ต่างคนมุนาเฟกมีอยู่ต่างบุริบาริกแอนเจ i โ a สุลผู้นำอาวุธของ i ราอยู g ต่างคว a มเป t น n ู้นำของโร i m ล u l a h เองอ l ู่ดังนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นอย่างแท้จร l งว่าถ้าเราต้องกา t ที่จะ a ห็นเราต้ i งกา n ที่จะเป็น i ู้นำเ g าต้องก a a ท a ่จะเลียนแบบผู้นำ a าวุธของเราต้องมีข้อเท i Sekarang saya mau baca Ayat-ayat ay yang tentang Apa namanya Tentang orang-orang mu'min k Kalangan mu'min k Itu ada yang khusus Wal mu'minuna <term> Wal mu'minatu b a d h u m a w l i y a wa'din Ya'muruna bil ma'ruf กวาย انحونا anil m u n k a r sampe cari sendiri nanti surat dan ayatnya saya bukan ustadz jakarta yang mengerti ngapa no surat firo ayat p i r o itu pokoknya a y a t n munining ini wal mu'minuna komunitas orang-orang mu'min k komunitas orang-orang mu'min k di dalam Al-Quran kita tinggal cocokkan kata cocok sama kita apa enggak wal mu'minuna dan ada kata-kata dalam bahasa santrinya ini a t a f berarti sebelumnya ada nanti kita cari sebelumnya Wah itu dan mesti saknya ada dan per GS mesti sebelumnya ada siapa Wal dan orang-orang orang yang beriman laki-laki Walmuminmumina dan orang-orang mukmin perempuan, itu ba'dhum k u aulia u b a d i n satu sama lain adalah wali saya belum maknai wali tapi akan saya maknai n sekarang mumpung tidak musim pilkada jadi kalau musim pilkada nanti maknaninya agak imbas kepentingan politis จะค a น a i กนายดีส ah, ี in, ่น a t e ้าว่าอิมย์ย่าแต่เนื้อ a ี่นี้ดีสี่นี i ว a ชาอาคาเดมีซี่ไม a ได a บีชา a ์พอลิติกย a งกัน k ัต a u รือ p นคน m ็ u กเมนลักกี้ a ักกี้ไม่พูดเป a นผู้หญ a งที่สัตว์สัมม i ลัยแต่ละวันถ i n เราขั้นโ a l มนต a ที่ a ี่โมเมนต์ที่นี่โ i เมน a ์ที่นี่โมเมนต์ ini mukmin maka ini adalah walinya ini ini walinya ini jamaknya wali aulia dalam tafsir tafsir konvensional biasanya wali dimaknani penolong atau pembela Anda silakan ah h dibuka apa itu ada jadi kalau kami ini mukmin kalian mukmin maka kami adalah pembela kalian, kalian pembela kami kalau dimaknani kekasih kami ini adalah kekasih kalian kalian kekasih kami ini orang m in u k m i n konsep dari Al-Quran, u l k a r i m p e d o m a n kita sendiri saya mempunyai makna baru o i i n l dari saya sendiri, ini akan saya patenkan karena saya patenkan nanti. Saya mau tanya Pak i g s ini dimana mematenkan ini? Ini makna saya tentang wali baru saya selama ini. Saya memaknai wali yang jamaknya awlia itu b o l o g Sayangnya saya tidak bisa bahasa Indonesia-nya b o l o g โบโลโบโลนี่จะคือเพ k ่อนเก่า a ันก็ไม่ใช่เพื e อนไม่ใ a ่เพื่อนร่ i o งานโบโลนี่คือ a อดิ i d a d ์ป้องการงั้นจึงในป้องการนั้นนี่ก็มีโบโลมีศั u รู a รา d a โลคือศัตรูมีศัต o ูมีศัมรั บอลล็อก a ีบอลล็อกอ t จ้าวันที่สงครามทะเลตอน a ี่โจสฟ s สต์ไปต่อสู้กับซ e จัมบูเซนโจสฟุสต์นำกองท g พฝ่ายอังกฤษมาหลายร a อยพันคน a ร e ้งหนึ่ง e องทัพ e n มริกันตีก i งท i n อั r i t ษเองพวกเขาก e เ e r บอกว่าเป็นอุบั e ิเหตุจริงๆ a ล้วมันเป็นก b รตีกั itu kecelakaan. Jadi ada orang m u k m i n b e r k e l a i dengan orang m u k m i n atau kedua-duanya tidak membaca Al-Quran, atau kedua-duanya, atau salah satunya tidak mengerti maknanya Quran, atau kecelakaan, kecelakaan. Orang m u k m i n satu b u r u Kenapa saya maknain bolo? Karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa siapa yang berani-berani melawan bolo-boloku, aulia-aulia Allah, maka aku akan mengumumkan perang kepada mereka. Jadi ini bolo. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa wali-wali Allah itu ada b o l o k b o l o jadi ada makna pemimpin di mana itu? itu nanti kalau ada p e l a d a saja, wali dimaknai pemimpin. Kalau yang konvensional maupun yang baru saya sampaikan, ini tidak bisa masuk akal saya. Ada omongannya malaikat. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Mudah-mudahan kita semua itu yang diomongi malaikat itu. Kalau orang itu sudah m e n g a t a k a n Rabbunallah kemudian i s t i q o m a h tetap menjaga keimanannya kepada Allah, maka malaikat mengatakan kepada mereka nahnu auliyaukum. Kami adalah bola. o oh. kalau makna konvensional kami adalah kekasih-kekasih kalian kami pembela- pembela kalian kalau dimaknani pemimpin kami adalah pemimpin-pemimpin kalian tapi kalau Auliauba uh um ayat yang saya baca tadi orang mukmin laki-laki orang mukmin perempuan satu sama lain adalah b o l l kalau dimaknani pemimpin kalau kami mu'min, mu k Kal ian, kalian mu'min pem kami pemimpin kalian, kalian pemimpin kami podo-podo pemimpin jadi gak ada rakyatnya belas makanya ada y a m u r u nabil m a r u f ini ciri-cirinya orang mu'min k komunitas orang-orang mu'min k ciri-cirinya adalah amar m a r u f nahimumkan Kenapa? Karena orang mukmin dengan orang mukmin itu sehati, bolong, tidak tega kalau melihat bolong saudaranya ini celaka. Karena itu diamal m a r u f nahi munkar. Kita sekarang ini sering melancukkan a n t a r amal a m a k r u f nahi munkar dengan dakwah. Padahal kita tahu di Quran pedoman kita itu dakwah itu ada ayatnya sendiri yaitu u d u i l a s a b i l r b b i k a bil hikmati walmau i a t i l hasanati kalau perlu berdebat wajadilhum bilati ya a s a n sekarang d i l a n c u k a n dakwah itu jelas-jelas maknanya mengajak kok kalau amal itu perintah amal makhluk itu perintah amal itu perintah nahi itu melarang tapi kalau dakwah itu mengajak gak ada nuansa perintah atau melarang itu makanya bil hikmati bal mautil Hasan ah. mengajak Udu ajaklah ila sabili rabbika ke jalan Tuhanmu. Menurut bahasa santrinya, ini kok tidak ada maf'ulnya? Tidak ada m u ad si t a a d i n y a Siapa yang diajak? Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Yang diajak siapa? n g g a k disebutkan oleh ayat itu. Karena itu terjemahan Kementerian Agama ترجم าดีป a กที่ a ห้คุรุงอา u ะล่ะคุรุงบุกัก u นุษย์คุรุงปิ a ไปเดินบงเ r ิร์มานี่บ a ศยาล n ็คุรุงคุรุงหมายความนี้คือว่าเยอ a ชัดที่ผู้ที่อ่านนั้นที่ที่อาจะนั้น u น i ษย์หรืออะไรแบ u l ั้น n ี่อาจจะเป็นทีมท y a ดูแ ไม oh, si t ได้อะไรที่แบ l พักปรีนี้นักวิช a ก a รนี่ a ะนักวิชาการนี่เขาเห็นว่าไม่จำเป็นต้องบอกว่าใครจะ a ปไหนไม่จ a เป็นต้องบ a กว่าใครจะไปไหนไม่จำเป็นต้อ i บอก s ่าใ a รจะไปไหนไม่จำเป็นต a องบ i กว่า naik ะไปไหน yang diajak siapa orang yang di, belum di jalan Tuhan makanya dakwah itu ada nuansa bujuknya ada nuansa merayunya kalau ingin tahu ajakan yang bagus itu calo terminalin wah itu bagus dai dai Jakarta yang nggak ngerti bahwa dakwah itu harus ngajak bisa belajar dari calo terminal. Oh, terminal bang, kalian i a ini b i s n y a baru s full AC, ada karokenya, w wow. wow. pokoknya ngelam ngelam supaya orang mau masuk. Baru setelah naik b i s ndak terus dimintai dibujuk lagi nggak? ถ้าเราเป็น a กณ oh, i ์ดิอาตินเ n g ิแงน์ทูลงอย่างนี้ไปซ a ้อ u าซิสหนึ่งไม่ต้องใช้ดีอัลต้าสุดาแอมา e ์มาล์ไปนั่ i ให้มาเ h ้ยกาซิสกาซ i ส a าซิส a ฮ้ยใหคคาซิสไม่อือกา e ิสหถ้าเราอยู่ในช kita tidak Pak Rekor Pak Rekor kan lagi ini hari tolong tolong usah puasa Ramadan เ t าไ e ่ต้องใช้แล i ว a ่ะ g ุณครูถ้าเรา a ยู่ในช่วง a k b หยุดนี้ a ้า a ราอย g a ในช่วงว a นหย u n นี้ k รา a ม karena kita sudah sehati Amal karena banyak yang perlu kita teliti kembali. Amal makluk itu juga harus dengan makluk. Nahimungkar itu tidak boleh dengan mungkar. Makanya saya bilang kan kita harus kaji ulang lah, ngaji lagi. Dikaji ulang lagi kita ini siapa, pedoman kita apa. apakah kita sudah pas menyebut kita mu'min k kemudian apakah sudah pas kita menyebut diri kita orang Indonesia nah, kita orang Indonesia musay Indonesia masuk ono Indonesia ini tempat kita lahir tumpah darah kita Kita mandi pakai air Indonesia, wudhu dengan air Indonesia, sujud di bumi Indonesia. Nanti kalau mati juga akan direnko g oleh tanah Indonesia. Saya itu, anu Pak Rektor, n d a k anak sekolahan ya, dari dulu n d a k sekolah, jadi saya nggak ngerti tentang ismu ismu itu, n d a k seperti. Mas Pri kan tahu Nasionalisme, Komunisme Kapitalisme Ismisme itu yang dari Barat semua itu Saya tidak tahu Saya tahunya Indonesia ini Itu tadi Rumahku Tempat tinggalku Tempat saya bersujud Airnya tempat ah ber aku berwudu Aku bernapas dengan Udara Indonesia Maka saya harus menjaga Indonesia Sederhana itu saja Kalau misalnya Azharisam Mtop merusak Indonesia, itu bisa masih bisa diterima nalar karena dia bukan orang Indonesia, kalo, rumahnya bukan Indonesia, jadi merusak rumah bukan rumahnya sendiri itu enak saja. Tapi kalau orang Indonesia kok mau merusak rumahnya sendiri Indonesia, itu tidak masuk akal saya. Itu sederhana sekali begitu. Bukan soal ismu-ismu tadi itu. Nah, dalam tahun baru ini, marilah kita lihat. Saya selalu mengatakan bahwa kita itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia, bukan turis kita itu, bukan orang kesahsar, tapi kita memang di sini tempat kita. Indonesia ini tempat kita, a k h i r kita di sini. Dulu di Jawa ini terutama itu di depan rumah, di depan rumah itu nggak tahu sekarang masih ada nggak? Rumah di Jawa dulu itu sumurnya itu satu tapi dibagi dua, s e p a r u h untuk yang punya rumah, s e p a r u h untuk orang yang jalan nari. eh dulu kalau orang jalan bisa k e p e n g i n ijek, kepengen laup bisa langsung nimbo di sumur yang separuh tidak mengganggu yang punya rumah di samping itu ada kendi-kendi kendi-kendi disediakan oleh yang punya rumah b arangkali ada saudara-saudaranya pejalan kaki yang ngorong yang haus bisa mampir ngombe mampir ngombe g e l o o ok, k e n d i sambil mengingat-ingat ini kendi ini dari tanah isinya air tanah air terus orang jawa mengatakan orang jawa khususnya u r b i t k u m u n g s a d e r m o mampir n g o m b e seperti itu mampir jalan lagi. Dan itu ada dalilnya, ada h a d i s n y a d a u h n y a kan jenabat a a b i r i s a b i l i n kayak orang nyebrang jalan r a j a Ini sampai kalau anda hitung orang nyebrang jalan dengan orang mampir n g o m b e hampir sama, p a a m a n y a Tapi apa yang terjadi? kita semua tidak m a m p i r n g o m p e n g e b r o ok. k di dunia ini n g e b r o k persoalan lima tahunan kita anggap sampai hari kiamat sampai dino akhir hati ayat quran ditokno ngapeh untuk keperluan lima tahun kristi Allah d i j a k t a m p a ah n y a itu tahu enggak besarnya Gusti Allah itu? Allahu Akbar dibuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu enggak Allah Akbar s e b e a r apa? Saya sering kepada dulur-dulur saya di desa-desa itu, saya menggambarkan d u n y a ini mau kacang hijau. Ternyata ketika saya buka Youtube, itu kacang hijau kegeden. Terlalu besar. Sampai buka Youtube, Sampai pakai kunci dunia atau bumi, klik Anda akan tahu lihat betapa bes besar n y a bumi yang sampai a n dunia. Saya k l i g itu ada lihat d itu y o u b e perempuan sedang tidur, terus dijauhkan k a m i saya saya saya saya saya saya saya perempuannya nggak kelihatan. lama lama terus bulat saja kecil terus di sini ada matahari w a d u e h sekali ini agak apa lagi w luar a m a d i g e r e k kesana lama lama hilang ya bumi itu jadi satu butir debu aja nggak ada saya ngomong sama ilmuan w yang ahli gituin ini apa betul yang di YouTube betul dan saya selama ini kok mengatakan bahwa sak kacang hijau ya itu kebesaran Gus terlalu besar itu nggak sesuai fakta fakta nya itu lebih kecil dari sebutir debu saya bilang ya sudahlah nanti kalau sebutir debu saya kan nyontohkannya kepada kawan-kawan saya kan sulit itu butir debu kan hmm. sulit ini tapi kalau saya besarkan sak kacang hijau kan lumayan bisa saya pegang ini Bumi kita itu segini nih. Kita itu tinggal di genuk ini k a Genuk apa Semarang ya? Semarang. Semarang. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa. Jawa Indonesia. Indonesia itu masuk bagian dari ASEAN. ASEAN masuk dari Asia. Dan Asia itu hanya salah satu benua, salah satu daratan dari daratan daratan bumi. Ini. Ada Amerika, ada Afrika, ada Eropa, ada Australia, ada Asia. Di Asia itu ada Indonesia, di Indonesia itu ada Jawa Tengah, Jawa Tengah itu ada Semarang dan seterusnya. Kalau kemudian kita tahu bumi kita itu sak kacamizu, pertanyaannya. Di mana Semarang dalam kacang hijau itu? i n t i o Semarang i n t i u n i s l a n d i t a m b a h a u n i s l a h Semarang, Indonesia tidak k e l i h a t a n Lah yang menciptakan alam semesta itu, itu Allah, w a b a r Jadi Anda bisa membayangkan besarnya Allah Taala itu. ด้วยก a รม i นเล็กลงตั a เองเองถ้ามีคน i ยู่ในข้ k วโพดหรือข้าวสาลีหรือข้าวโพด a รือข้ l วสา n ีห a l อข้าวโพดหรือ u ้ t i สาล a หรือข้าวโพดหรือข้าวสาลีหร a อข้า h โพดหร u อข้าวสาลี Pertanyaannya sekarang, Allah yang Maha Besar itu, yang kita sebut Allahu Akbar terus itu, tanpa kita berpikir bahwa kita itu kecil sekali itu, itu berkenan berfirman kepada kita, berfirman kepada kita, ya a y u h a l l a z i na'aman wahai orang-orang yang beriman, dan kita menganggapnya itu. p a i sama sekali tidak ada tergetar, apa d e n d e apa gemetar, apa b e r b e s m i l i h Padahal kita baca statusnya PGS saja sampai merinting. Eh, <tuh> didahui Gusti Allah belas k a k merinting. Wah ini, eh, saya terlalu serius bicara ini. Karena memang saya menaruh harapan sekali dengan kalian semua, generasi muda generasi muda. Biarkan generasi tua y a spend g o o n g a n e a t i dewi. s i n g e n o m e n o m jangan menjadi fotokopi yang tidak memikirkan segala hal tentang dirinya diri dan sekelilingnya. Mari kita mulai berpikir dengan diri kita, berpikir tentang diri kita sendiri. Saya sangat betul-betul saya sangat berharap dengan generasi-generasi muda. Dulu pada waktu awal-awal reformasi, saya sudah nulis di Suara Merdeka. Ini yang waktu itu pimpinannya Beliau. Masih saya menggunakan bahasa yang ekstrim waktu itu, seolah-olah saya ngilani reformis-reformis itu. Kalau kepalanya orang Indonesia tidak dicopoti dulu d i g e n t i kepalaannya, insya Allah kiamat kurang dua hari ya begini terus Indonesia ini. Tidak akan, d a k akan d a saya punya puisi 25 tahun yang lalu itu kalau dibaca sekarang seperti saya tulis sekarang itu. Jadi kok enggak oh no. a i jadi copot dulu kepala. n a k s u d saya ya yang kemudian ditiru Pak Jokowi itulah revolusi mental itu. a i kepala dicopot dulu, kepala l a w a s ini, mus, mana tahu mikir dicopot, aja. orang yang orientasinya d u n o k i t i dicopot d i g e n t i อย่างสั่งสมัยพื้น n ั้งเดิม n อง r ัวเองหรือไม่ s um sendiri, ็ไม่ใช่หรือไม่ก็ไม่ใช่หรือไ i m ก็ไม่ใช่หรือไม่ก็ไม่ใช่หรือไม่ก็ไม e ใช่หรื m ไ o k ก็ไม่ a ช่ k รือไ g ่ก็ไม่ a ช่หรือไม่ก็ k ม่ใช่หรือ k ม่ก็ไ a ่ใช่หรือไม่ก a ไม่ใช่หรือ i ม่ก็ไม p i ช่หรือไม่ก็ไม่ใช่หร wakil rakyat kok malah m e l a r a k g n a a t i n rakyat itu kan sih terus nggak cocok b e l a h lalu k o u nemu n ini lusa l a g rakyat kok milih aku, lel. saya kadang-kadang memang wah itu benerku d o n g a nih k h o t i p k h o t i p kalau jumat itu Allahumma l a t u s a l l i t a l a i n a بِذُولُّ بِنَا مَلَّا يَخَفُكَ وَلَا ي َ ر ْ ح َ Ya Allah, Ya Tuhan Jangan kuasakan atas kami Karena dosa-dosa kami Ada dosa-dosa n a m i Karena dosa-dosa kami Jangan kuasakan atas kami Karena dosa-dosa kami Penguasa-penguasa Pemimpin-pemimpin Yang tidak takut kepadamu Dan tidak mempunyai belas kasihan kepada kami jadi memang ada andil kesalahan kita memilih orang-orang yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang dikampanyekan selama ini bapak-bapak ibu-ibu ib dan a n a k a diadik sekalian terhormat ini jadi uh, apa, apa namanya kabulkanlah pengharapan เราเองนี ini, ilah, anya, ่ค a า a m ah a ah ังของเราจัดด a ล่ะอะไ a นะผ e ้น l i ู้นำใน d นาคตที่จริงๆมอบให้กับอะไรนะค t u มค่ากับต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นดังนั้นสำหรับนักศึกษา a ั a น a ้นสำหรับ a ักศึกษาทุกคนดังน a ้นสำหรับนักศึกษาทุกคนดังนั้นสำหรับนักศึกษาทุ a ค i mempunyai semangat untuk mengamalkan ilmu itu sendiri demikian kurang lebihnya mohon maaf Mas Pri terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh m a t u r s u n Gusmus adik-adikku beliau menegaskan kepada kita tentang bagaimana kita punya pekerjaan rumah berjerih payah untuk lebih menjadi Islam dan menjadi lebih Indonesia. Ujian itu di hari hari ini berat banget. Ujian itu bisa berlangsung di tempat tempat sederhana. Neng dalan Wei ujianmu sakia bet banget. hitung hitungan di jalan raya itu sekarang p e m a n t i k kemarahan itu hitungannya e s menit setiap menit sampean akan berisiko mendapat bibit kemarahan anyar oh no oh no wong r t n g k i w tik tik tik m e n g o e kanan dengan wajah yang sangat soleh oh no wong salah rupane soleh yon กูอยาก sampen นั่งบุรีเนี่ยวิคร i ติงรับุตมูไม่อนว่ sampen ที i น u ่เพื่อที่จะ i ด้รับ i วา a ทุกข์ทรมานก็ไ e ่จำเป็นต้องใช้ที่นี่เพื่อที่ r ะไ้นเป็นตองใช้เพอร์กะกามทุกี ว่ n g มง ung, ังค์ดงวิลล์ที่บุคบ i คฮามิลมุดะโปเต็ e เมตเงียเซลฟี่เจตงงานเนี่ยเด็กคู่รักคู a รั a มุดะ a ี่มีบาร์บี้อินสตา a กรมไอ้เคบะรูปนี่บาร e บี้วิ่งเซ็งเส็งเส็งเส็งเส็งเส็งเส ดุลง a ซ็ง e n e กดก์ i กดก์เนี่ยวิจิ s าร์อิท uh ok. ูลคูรบานโต้ฉันม r a ดูป i ะเพ e ีการเปื้อ a สั e ว์ r นประเทศต่า t ๆไม่ใ i ่ a ุ s e l u เทศว e ลล็อกสัตว์ท a ่จ a ถ i g เปื้อนจะถู e แยกออกจากกัน sapiki p i n g ah. s a n p e l a n น e l a n sambil pingsan d i s e ท e l k มัลซิม m ลซิค klasik น่งกินเนื้อเ s ี่ยสัตว์มันตายกิประตูดิโซลาวติดัต n มันตายเนี่ยสัตว์เน่งเนโกโรเนโกโรควีควี Nak di pangan hasilnya ngenei, <laughs> i i korban-korban komposisi rupa-rupa kita itu stress, janteman niku. Kita mengkonsumsi barang-barang yang difandalisasi bahkan secara artistik itu berbahaya. Omahku l niku Bapak Ibu niku di ketinggian lokasinya tipe-tipe omah -tipe Sultan. Risikonya enam corong masjid terdengar dari rumah kami. Wangruadan, wah top. Masjid enam gui tak rungok ke, s i n g f a l a s m u a z i n e pitu. Ya, turung tengomah. Liki unsur-unsur privat itu juga elok sekali. Jumlah kata-kata di rumah ini sekarang menurun drastis, menurun. Ya, karena apa? Bukan hanya semata-mata sosial media. Ini akselerator, akselerator, percepatannya. Tetapi saya melihat statistik ini, perkawinan di atas 20 tahun itu memang merosotkan kata-kata. บ e โจ้ชนดรงมลายอิเรต a งอมงคารุบุ n g ้ o s e ้ยดีแต่นี่ o ปสลาเวทาวนงลานังเพศนคบปีคารุบุ e จ้เนี้ยก็จ e กดเฮมน่ะหรือน e นรต e กาเรคปาทุกโอป่มเน n g อิคิน n ่งทรัษบ g ร์เร็งทลงจัมรำงงงบัน e รติกาเรติมะริพบุจคู่ฟี s ซุบอาค Omahmu kebak uong tapi suong situasimu itu. Aku ngerti ilmu kui, saiki omong ku, saya i k i n o m o n g k u tak akein ngomahku. Ngomong terus aku ngante bojoku jude. Ngante orana artine. Juga bapak ibu gerak kita ini karena konsentrasi orang Indonesia itu di riset dalam. 24 jam itu melihat gadgetnya 2 1 9 kali kita 9 jam menghabiskan di layar komputer manusia Indonesia tapi pembaca buku kedua terendah di dunia wih m e n n u s e n g o e l o p sekian lama itu wah itu mempengaruhi gerakmu anda berkutat di sosial media. กระทำผมก a บภรรยาผมก็แค่เนี่ย a ระทำไม a ระวังตัวเลยชอบทำผิดพล a ดโอปอล์เนี่ยเนี่ยโอ้แ o ่ o ุชเล็กจ meter กการรับใช้รูทีนนู้ n นี่เลยต้องไม่เป็นไรใช่ a ห k บุษฎส์เศ u t ฐีฉั a ก็เนี่ยจุดเลิกการรับใ a ้รูที e นี a แ 20 tahun saya menghidupkan ceblean itu mbak. Wah b o j o k u reaksi ini kemayun e r a h Merah padam p i p i n y a Rumang sana seksi. Gue salah tompo. Rumang sana aku terangsang n o n o Salah paham bocah iki. Ya. itu menghidupkan lagi rohani perkawinanku w i perk hanya gerak gerak yang saya hidupkan wah so eh <laughs> s a y a gerakanku aneh-aneh h r a p a p a bojokku rasa ribut ceblek tak ndekis delok <laughs> seneng walau ah. โค l งอันเทนันยากับุ sedang sangat terkesima dengan bocok g b o t e n tau bu e l u n g puluh tahun nikah n พ p ุลนี่ส e มีมีเส a k ห์ค a ยทักบุ้ง a อาเ tapi fisik tidak boleh m e n d e k t e kita orang-orang orang Islam untuk berlembut hati ok ak ah y aku a s a y a n k bojoku rusak raganya ilahku nepes dosa opok jadi bojoku tidur tengah malam aku n g gak ngerti kalau ternyata Rasulullah memiliki romantika ini melihat keluarganya di dalam keadaan tidur อ a กุนเด l าร g e n e t i c a l l e r o m a n t i k a itu anakku ชายข a งรอ r o สี่คนน i ้นุ่มพังไรนี่บุญจุกุอินดัง e ี a แบบโมเสกเลยกุหล a บนี่ก p ะจ่างผิวพ a ส a ันห้องน้ำตอนกลางคืนน a ้นที่ต เนี่ยงูม้าสิเล็กกันย่าสงวนเอาแคบุกกเกร็ง automatically สมัติทุบเนี่อีกงูนกันม่าระวังที่บอสันซัมเปียนการว่านักบุโจวิลแค่เพ asan i ี่ bojoku kuwi tak c เล่าเนี่ยสำหรับขนาดเ i g ี s จ a n a ่อายุเพราะฉ b l o คุอ แต่แต u เสะอายุอายุเนี tur บื้ a งจั่วค p ย์ตักก e นดานี่เน็คตุรุกยี่ออนโนเอเล่ไอ่ลามเบเนอร์ราพัตเต็คนุ่มปุ้นเอ้ราพัตเต precision กูนุ่มลูก a คเอเล่ย์เบื้องจั่วคุย a รก a อ a k ่ a ครโ a ย a รา a รุษ s e n ่อ n ลานะแกฉันดูเว a ูเวด d ่องอายี่ฉันยัคตัก k a นได้เรเนนัลอายุดูแล้วเวดส์ลีวกเล่อายุกี่วาะระฮอ ด้ ah ah. n ยก r ร a r ดาก a ะดับเน็คปรีเกสก็ดิดั e เต้โดยความเบื่อหน่ายเ u ิ่มมุ่งม g ่งกับการเป็นมนุษย a อินโดนีเซียจารีนี่มูริตีกุสมุ k, ak. ok k, k, k ya, u ขาอย่างไรกันบ้าง y ม่อะไ i กันค i ณจ e ๋ r e ่ายๆ i ะผ a เปลี่ยนระบบการตีควา m o ำพูดของผม e l ส k องเวลาผมพ k ดว่าเอเล็กวีผมก็พูดว่าเอเล็กคุต Orang mau ngelak i t i remuk iya aku, aku s a terharu kok bu. Orang s a udah pipis, aku berangkat m e n e n e n g k a m a r b o j o k u kita keloni, k o k ambung kita usak usak g u b e r i n g o s k u Dengan segenap keindahan, itu r o h a n i a h itu. Itulah yang disebut energi spiritual itu. Wicara neng lebut ke b o j o k kita usak usak gue. Jadi bengosku itu putih bukan karena usia, ojo salah. u r e t n a Indonesia dengan ini, aku ngegambar cah, telengen gambar i u r u t neng no Indonesia itu unik, sampean iso k e n a ujiane, tapi ojo ngante ora k e n a kecintaane, a i n i misalnya. Bocah-bocah i k i aku seneng banget karena rupane metal, c u k u r a n e rocker, tapi sholat. Saya sangat tergerak. Tapi hati-hati, gambar i k i durung tak buka k a b e Nek tak buka k a b e jadi nenehik. Beke, ya? ต so ้นท okay? ุกตัวเ s ือกเขาเซ r ร์ n า s ูนิส g ลามเย่ไม่ต่อเนื่อ u เสียป a ะ a อบการดูท n ก i ั i ง i ี่ที่ทุกตัวเขาไม่ใ a ่โรเลส a ็รับสุขภาพอีกี้ย a า i ักอินโดนีเซียข a อที่1อี k ี้นักสิ่งแรก a ครไม่เอาโอ้ n จ๊อเพราะสัมพันธ์ที่ปฏิบ a ติงดวิยารคราควางวิยานุนี่ที่นี้ี่ที่นี่นี่ที o นี่นี่ที่นีที่น Lovers Yang di Indonesia Sedang diternak Rampi-rampi sekarang Bocahiki Iki a s l ini Ini bersaing sengit k, k a r e n Bocahiki Sangat sengit mereka Tetapi Mereka membatasi Di cluster competitiveness jeenge en Di luar cluster itu Bocahiki Rukuni Rajama ya aku o r a a g ngerti nek Messi ini ternyata mu alaf muki m u g i bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya terima kasih Mas Pri GS memang dengan kata-katanya beliau selalu piawai untuk mengemasnya sehingga membuat kita dalam suasana yang tetap semangat, tetap ceria untuk memaknai apa yang disampaikan dan apa yang telah disampaikan oleh beliau berdua ini. Dan untuk menutup kita akan berdoa bersama mohon berkenan kepada Gus Mus untuk m e m i m p i n doa agar keberkahan senantiasa menyertai. ในกิฟิตัสอาคาเดมิกอาวุโส i าอิ ini kami p e r s i l a ทธิ์ให้กุสมุสได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในกิ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ح م د ا يوا في نعامه ويكا في مزيده يا ربنا لك الحمد يا ربنا لك شكر يا ربنا لك ثاناؤ كما ينبغي لجلالي وشكال كريم و ي ع ظ الس ي. م السلطان اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي ا ل أ م, م ي وعلى آده وأزواجه وذرياته وصحابته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتحي لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق د ر ه, ر, ح ح ر ه ومقدار العظيم اللهم ص ل على سيدنا محمد ت ب القلوب ودوائها وعافيات ا ل أ ب د ا ن وشفائها ونور ا ل أ ب ص و و ا ر وديائها وقوت ا ل أ ر و ح وغدائها وعلى آله وصحبه อัลลอฮฺมูซัลลิลลอฮฺนายนะอัลก ريم อัลลอฮฺมัลลิเจฮิสัยดีนอัลมห์มัดินซุลลัลลอฮฺอัลลอฮฺแะสัลลัมบาริกะตุสุร่าตุลฟาตฮฺะตุลมะกะมุอาซบอิลมาตานีมุลอะควร้อนอัลลอฮฺมัลลาตัดดะลนะฟิมัจลิสินะฮะดะดัมบันิลลาัตวะลาฮัมมันิลฟัรจตวะลาอัยบันิลลาสัตตวะลามกรบันิลฟัสตวะลามรันิลลาัยตวะลาิันิลล ว لا ضالا إلَهَ د ِ ي ت َ ه و َ ل َ م ُ ؤ َ ص ِ ر ً ا إلَّا ي َ ص َ ل َ وَفَقِيرًا إلَّا أَغْنَيْتَ وَلَحَاجَةً مِنْ حَوائِجِ الدُّنْيَا و َ ا, أ, ا, و ا ل ْ ع ا َ ا ِ ر َ ة ِ ي َ أ ل َ ك َ ي ُ ن ِ ا ق َ د َ ت َ ه َ ا و َ ي َ ر َ ل َ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ بَلِّغْ مَا قَصِدَنَا وَافْتَحْ ق ُ ل ُ و ب ن ا و ق ل و ب َ أ َ ب ن ا ئ ن ا و َ ب َ ن ا ت ن ا و َ ز ُ ر ِ ي ا ت ن ا و َ ت َ ل َ ا م إ ي ذ ن َ ا و و لسانا ذاكرة وعلم ا ن ا ف ع ا وعمل ا صالحا وتقبله ل ك ا كريما رزقا واسعا وجسما صخيخا سليما اللهم ر ج ك ن ا الإخلاص والاستقامة وحب الله وحب من أحب ي ا ل ل ه م واننا من أ س و ا ج ن ا و ذ ر ي ا ت ن ا كرطعين وجعلنا لنتقينا إمام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا m ل م ا نافع z i d n a i l m ا n nafiya wazidna i ربنا آ ت ن ا ب ل ا ُ رحمة ن ه ا ئ ي ن ا م ن ع م ِ ن ا ل ر س ا ل ربنا آتي ا ف ي الدنيا ح س ن ا ة ر ب ا ل أ آ خ ر ة ح س ن ا ة و ك ن ا ع ذ ا ب ن ا ربنا ت ق إن أن ت ب ل م ن ا إ ن ك أ ن ت ا ل س م ي ع ا ل ه ع ل ي م و ت ُ ق ل ي ن ا ي ا م و ل ا ن ا إ ن ك أ ن ت ا ل ت و ا ب ا ل ر ح ي م มูฮัมหมัดอูมีย์และอัลลอฮฺซุลเลาะห์อะลัยฮิวซัลลาฮฺซขบอาบดิลราะห์บซขบอาบด Dari pagi hingga siang hari ini bisa mengikuti acara peringatan Satu m h a r r a m 1439 Hijriah. Semoga dari apa yang disampaikan oleh beliau membawa keberkahan untuk kita semua dan juga membuat kita melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan selama ini dan bagaimana peran kita baik sebagai pribadi, umat maupun sebagai bangsa. Dan akhirnya kita tutup dengan bersama-sama membaca Hamdalah. Alhamdulillah Dan mohon berkenan kepada rekan-rekan mahasiswa baru Yang meninggalkan tempat atau masjid Abu Bakar Asgaf ini Untuk bisa dibawa sekaligus juga Dengan sampah-sampahnya Karena kita akan melaksanakan ibadah s a l a t duhur berjamaah sesudah ini Sehingga kita berharap bahwa masjid ini akan tetap bersih Seperti sedia kalah Dan dari panitia sudah menyiapkan untuk sampah ada di belakang sana, sehingga mohon berkenan untuk tetap membiarkan masjid ini bersih seperti s e d i a k kala. Dan sekali lagi kami menghaturkan terima kasih kepada Gus Mus yang sudah berkenan hadir di Unisula ini dan juga kepada Mas Pri G S yang telah berkenan menjadi moderator. d ah a n mudah-mudahan kehadiran beliau berdua di kampus tercinta ini Akan membawa keberkahan bagi kita Di tahun baru 1439 Hijriah ini Dan akhirnya kami mewakili panitia penyelenggara Mengucapkan terima kasih atas kehadiran d a n mohon maaf apabila dalam penyelenggaran a ac acara ini Masih banyak kekurangan Bilahi t ah. a u f i k wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh